واليوم يا ربي ارود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وطرفي حائر وانا الغريق فلا ارى Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmalu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من الجد Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wa tawfiq was-sadaad fil qawli wal 'amal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dalam beramal dan istiqamah dalam mengkaji kitab-kitab para ulama ta'ala dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar Al-Mudabbir Al-Qahhar al, al, al, al agar dia mengundang kaum muslimin dan muslimat untuk ikut bersama mengkaji kita pada dakwah dan lainnya pada pagi hari yang semoga Allah memberkatinya ini dan semoga apa yang akan kita kaji akan menjadi manfaat besar bagi kita insya Allah taala. Pada pertemuan kali ini kita membahas beberapa rahasia doa. Beberapa rahasia doa. Kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah. Doa beberapa orang yang dikabulkan oleh Allah. Kita pernah menemuinya ya doa-doa tersebut kadang ya dipanjatkan ketika kondisi itu udah terpojok, terjepit. Jadi memang ketika seseorang kondisinya terjepit lalu dia memanjatkan diri itu kalbunya lebih hadir dibandingkan orang dalam kondisi lapang umumnya seperti itu. Ya. Meskipun orang itu tadinya kufur terhadap Allah, Tapi ketika sudah terjepit kondisinya maka langsung di diizah oleh Allah. Ya saking rahmatnya Allah. Dengan disertai khudur ketundukan kalbu, ya ketundukan kalbu kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi ya, kondisi terjepit, kondisi tersengsara dan adanya kehidupan hati Allah tunduknya hati kepada Allah. Karena hidupnya hati di hadapan Allah itu adalah tunduknya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertepatan dengan waktu-waktu diijabnya doa. Ya. Seperti setelah salat atau di antara azan dan komat atau di sujud-sujudnya. Ya di waktu-waktu itu atau di tempat-tempat tertentu itu memperkuat ijabah doa dia dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya maksudnya dia bertawassul dengan kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya bertawassul ini ini perkara yang banyak sekali orang tidak mengetahuinya bahwasanya bertawassul dengan amalan saleh yang pernah dilakukan itu insyaallah mengijabah dan memperkuat doa tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut ya sebagai tanda syukur ya Allah Subhanahu wa taala itu sangat bersyukur terhadap kebaikan orang yang berdoa. Ya, ibadah seseorang kepada Allah itu sangat bernilai di sisi Allah walaupun Allah tidak membutuhkannya namun Allah Subhanahu wa taala sangat mensyukuri sangat mensyukuri orang yang berdoa sehingga Allah pun malu kalau misalnya seorang hamba benar-benar berdoa padanya lalu yang diberikan oleh Allah itu 0,0 itu sangat malu Allah Subhanahu wa taala sehingga dia segan untuk tidak memberi dan murah untuk memberi. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang Maha Pemurah. Jadi itu sebagai apa tanda syukur dari Allah terhadap kebaikan orang yang berdoa serta adanya hal-hal lain yang menyebabkan doa-doa itu terkabul. Dikatakan di sini orang yang salah persepsi itu menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa tadi ada pada lafal doa yang digunakan. Ya, orang beberapa orang mengira bahwasanya terkabulnya doa itu murni karena lafal saja. Tidak ada pendorong lain. Padahal bisa jadi seseorang ya tidak melafalkan doanya tapi kalbunya yang ber, berbicara dan ternyata Allah Subhanahu wa taala jawab dan hal seperti ini itu uh, untuk anak-anak pribadi itu berkali-kali terjadi. Pernah suatu ketika anak membutuhkan suatu kitab ya. Itu dulu saya udah tahun 2000, 2012. Anak membutuhkan beberapa kitab atau satu suatu kitab yang besar. Kamu enggak punya duitnya. Dalam kolbuana ingin sangat berharap ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Kasihlah. Itu rezeki. Eh, ternyata ada di Facebook orang ibu-ibu menawarkan dana ke, sekiranya itu Ana pengin beli kitab sesuatu gitu. Ibu itu akan mengasih. Padahal anak tidak mengucapkan apapun dari keinginan anak ke kemanusiaan mana pun Kalau kasih begitu saja lewat orang yang sama sekali belum pernah Anda kenal dan sampai sekarang belum pernah ketemu dengannya. Allah kasih atau yang lebih dekat jauh lebih dekat itu. Kemarin-kemarin ini ya anak ada pikiran memang bagaimana di sini pikirannya adalah laptop yang digunakan ini ya eh uh, dibawa kemana mana sehingga risiko berisiko untuk ya rusak tentu saja karena dibawa semua kajian itu dibawa ini. Sehingga membutuhkan laptop yang tambahan ya khusus untuk kajian aja, bukan bukan tambahan pribadi seperti ini. Ya. Tapi kemudian mikir oh uh, laptop tentu harganya ya you yunolah. Know kemudian eh uh, windows-nya sebagai muslim kan kita harusnya original. Kalau oh, memang kita mampu, seharusnya mampu gitu. Supaya lebih berkah original. Kemudian Microsoft-nya juga harus original sebenarnya. Dan insyaallah sebenarnya kita mampu harusnya. Namun kalau berpikir-berpikir dana belum ada. Kemudian beli Microsoft dan Windows itu pun membutuhkan dana lebih 1 juta lebih kalau mau original. Lebih lagi. Itu baru ana membaikkan hal seperti itu di Kolbu ya. Dan sampai ini baru pertama kalinya ngomong ke orang secara terbuka gini sebagai hikmah bukan sebagai bapak Ternyata tak beberapa jam kemudian ada seseorang kirim message kalau inbox Facebook menawarkan lisensi Windows dan juga lisensi Microsoft. Bayangin. Original. Enggak bahaya. Sekiranya kantong dan orang ini anak-anak enggak kenal. Allah, anak enggak kenal siapa. Anak sendiri sekarang lupa namanya beliau. Rupanya ini ya nanti nanti dicek lagi di Facebook karena beliau berjanji Insya Allah nanti kalau udah beli wallet-nya wallah alam saya juga enggak tahu kapan belinya karena belum ada duitnya. Ya, ya. tapi udah di Allah Allah sediakan. Anak bahkan beliau bilang antum mau Windows versi apa? Ya. Dan uh, Microsoft versi tahun berapa? Terserah antum. Ditawarin begitu, ya tentu ini rezeki nomplok gitu kan. Kalau disia-siain ya sayang banget. Ya. Tapi Allah alam ini kapan akan terjadi namun di sini pembuktian benar-benar bahwa saya, bahwa kalau kita benar-benar menghadirkan kebutuhan pembutuhan rasa butuh kita iftiqor kita kepada Allah walaupun cuma bait-bait di hati Allah Subhanahu wa taala Maha merhamati insyaallah ya Tapi enggak ada memang jawaban itu tidak mesti terlihat sekarang. Kadang jawaban itu nanti terlihatnya. jadi beda-beda. Ya, sehat kehendak Allah lah mukapan Muka Allah menjawabnya. Ya, orang yang salah persepsi menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa tadi ada pada lafal doa yang digunakan. Memang benar, misalnya ketika kita meruqyah ya. Misal kita meruqyah Ketika kita membacakan beberapa ayat khusus itu setan itu langsung uh, kepanasan. Namun dengan ayat yang lain setannya kurang kepanasan. Jadi beda-beda karena tergantung dari lafal ayatnya. Tetapi salah juga jika seseorang Berpatuk pada lafal Karena pernah ketika suatu ketika aku nomor Kia seorang temannya teman kajian di masjid ada bacaan ayat kursi Dan alhamdulillah ketika kita membaca itu karena memang sudah tahu maknanya bahkan tahu i'rabnya kadang-kadang itu berefek benar-benar baik kemudian capek membacakan untuk dia anda panggil teman-teman kajian Berapa orang 5 orang lebih lah. Antum semua baca bareng-bareng kursi untuk anak ini. Dibacai nama sekelompok orang itu anak istilah sebentar, meregangkan otot, otot sebentar. Karena dilawan ini singa, macan, singa. Jin macan. Namun tidak ada efek sama sekali. Jadi gabungan 5 orang ini membaca kursi enggak ada efeknya sama sekali. Sampai jin itu pun tahu. Ini orang-orang ini, anak-anak ini enggak enggak ini. Enggak berefek bacaannya. Im karena dia kurang memah mereka kurang memahami baca apa yang dibaca karena minimnya bahasa Arabnya. Im juga karena ada rasa takut dan kurangnya bertawakal kepada Allah. Jadi penting ketika kita mengetahui maknanya kemudian benar-benar menyerapi apa isi doa tersebut. Itu penting sekali. Misalnya biar ini. Kita berdoa seperti itu. Kita perlu tahu ya, kita perlu tahu apa maknanya. Dan ketika kita sudah tahu maknanya, kita perlu menghadirkan kalbu kita benar-benar. Ya. Orang istighfar dia sambil minum khamar. Enggak bisa. Ya kan? Dia tahu maknanya istighfar, tapi sambil minum khamar, enggak bisa. Nah. Berarti harus benar-benar kehadiran -benar kalbu. Maka ia pun di sini orang yang salah sangka menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa tadi itu karena lafalnya saja. Maka ia pun memakai lafal tersebut. Tetapi mengabaikan berbagai perkara serta kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan tadi. Dikira lafal saja. Padahal ada beberapa faktor lain di kondisi kalbu juga. Hal ini sama seperti orang yang menggunakan obat yang manjur ini. Ada obat mujarab, masyhur gitu kan. Oh, ini obat ini bagus. Sehingga ayo kita kita gunakan karena sudah terbukti pernah menyembuhkan dengan izin Allah fulan fulan, fulan. Obat itu digunakan manjur pada waktu dan cara yang tepat. Ya, waktunya tepat, Misalnya dikondisikan di obat ini bagusnya sebelum tidur. Dan cara minumnya ya seperti ini. 3 kali yaitu tiga tablet dan semacamnya. Hingga obat itu pun bermanfaat baginya. Nah, kemudian orang lain menyangka dapat memperoleh manfaat serupa hanya dengan memakai obat yang sama. Ya. Sementara ia mengaba mengabaikan beberapa sisi lainnya yang menyertai penggunaan obat tersebut seperti berapa resepnya dan maksimalnya berapa. Nah, orang seperti ini telah benar-benar telah salah persepsi. Memang banyak orang yang salah memahami permasalahan ini. Kalau misalnya kita berobat, Sun dianjurkan dokter sekian-sekian saja, kemudian kita overdosis, bakal tambah sakit. Nah. Jadi kita harus tahu juga kadarnya dan faktor-faktornya. Ada obat pantangan jangan diminum ketika sedang dalam perjalanan misal atau jangan diminum ketika ia dalam kondisi panas misal jadi harus tahu pantangan penangannya contoh lain kekeliluan mereka kadang ada orang yang berada dalam kondisi terjepit berdoa di kuburan lalu doanya dikabulkan dikabulkan ada orang kondisi terjepit nih Hatinya benar-benar ya namun dia doanya di kuburan nah Lalu ternyata doanya Allah kabulkan. Ternyata Allah kabulkan itu bukan karena kuburannya. Hmm. Tapi karena penghadiran kalbunya dan masa terjepitnya orang yang bodoh lantas menyangka rahasia terkabulnya doa tadi terletak pada kuburan. Salah paham kan, salah pikir. Jadi itu dikatakan oleh Syekh Al-Halabi Ini merupakan salah satu sebab kekeliruan banyak penulis tarikh dan tarajum para ulama. Setelah selesai menuliskan biografi sejumlah ulama dan orang saleh, terkadang mereka menambahkan doa di kuburan mereka akan dikabulkan Allah Itu ada kayak gitu di kitab-kitab tarikh, sejarah dan kitab-kitab tarajum. Ya. Jika karena adanya tajribah yaitu experience sebelumnya dari beberapa orang ketika dalam keadaan terjepit datang ke kuburannya fulan, ke kuburannya Muhammad, kuburannya fulan. Kemudian berdoa kepada Allah di sana. Eh Allah kabulkan. Oh berarti ini doanya kalau di kuburan ini benar gitu. Nah, begitu juga yang terjadi di sekarang-sekarang. Kalau ada terjadi seperti itu Itu Allah kabulkan bukan karena kuburannya gitu loh. Loh terus masjid mau dikemanain? Itu kan. Nah, ini jangan sampai naudzubillah kok biasa kita jangan sampai salah paham seperti ini. Ia tidak tahu bahwa rahasia sebenarnya dari dikabulkannya doa tersebut justru terletak pada kondisi pemohonnya daripada hati dia yang benar-benar terjepit ya kondisinya. Ya hatinya itu benar-benar terujung terujunglah. Terdalam dia itu meminta kepada Allah. Dan juga karena terletak pada kesungguhan dia dalam memohon kepada Rabbana, kepada Allah Subhanahu taala. Sekiranya hal itu dilakukan di salah satu rumah Allah, tentulah akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pembahasan doa laksana senjata. Doa dan ta'awudz itu mohon perlindungan Allah dari sesuatu memiliki kedudukan seperti laika senjata. Sahih. Kita meminta kepada Allah, itu adalah senjata yang besar. Modal yang besar. Kita bertauudz dari setan arrajim, itu adalah senjata kita. Kehebatan suatu senjata sangat bergantung pada pemakainya. Nah, ini dia. Begitu juga dengan kemanjuran suatu doa sangat bergantung pada pemakai pengucap doa itu. Bukan hanya dari ketajaman senjata, bukan hanya dari bagusnya kalimat doa. Tetapi bagaimana ini pemakainya ini. Jika senjata tersebut Adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya dan lengan penggunanya adalah lengan yang kuat serta tidak ada suatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuh. Jadi senjata yang sempurna, senjatanya secara zat tidak ada cacatnya, lengan yang menggunakan itu lengan yang kuat, siap menebas mana-mana dan tidak ada penghalang, ya udah. Insya Insyaallah. Namun jika salah satu dari tiga segi itu hilang, maka efeknya juga melemah dan berkurang. Tiga segi itu berarti dari mana? Pertama, senjatanya secara zat sempurna. Sempurna. Jadi, faktor internal senjata itu. Kemudian lengan penggunanya, lengan yang kuat, yaitu faktor eksternal dari doa dan faktor internal dalam diri dia. Kemudian faktor eksternal dari luar diri kita dan dari luar senjata yaitu penghalang. Enggak ada penghalang. Tiga hal itu. Dari doanya, zat dari diri kita dan dari luar ada penghalang atau enggak. Tiga sisi itu. Maka kalau salah satu dari tiga sisi itu hilang, maka efeknya akan berkurang. Begitu pula doa. Jika doa tadi pada dasarnya memang tidak layak, ya atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan lidah dengan kalbunya atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut maka tentu saja efeknya juga tidak akan ada. Ya, Jadi pertama doa tersebut secara lafal tidak layak. Misal dia berdoa dengan lafal yang salah disengaja. Ya. Ada beberapa doa yang diminta oleh dukun. Ini nyantanya doa nurbuat dan semacamnya. Ya. Dukun ya untuk di antara cara menjadi dukun adalah menistakan doa. Doa ditaruh ya, atau ditulis di kertas, doa. Allahumma bagaimana doanya? Dengan ini dengan bahasa Arab. Kemudian ditaruh di bokong. Ya, ada seperti itu dengan alasan tertentu atau ditaruh di kaki dengan alasan tertentu. Nah, dari situlah akhirnya setan pun datang dan ini terjadi oleh banyak para dukun. Maka mereka bisa menjadi dukun karena berawal dari ritual-ritual semacam ini akhirnya terjadilah. Ya. Baik. Jadi pada dasarnya tidak layak. Toh orang yang berdoa tidak mampu menyatukan hati dan lisannya atau ada sesuatu yang menghalangi, ter, menghalangi terkabulnya doa tersebut di antaranya dia memakan harta haram baik haram secara zat atau haram mendapatkannya caranya bisa ya Tuh. oke seperti ini efeknya itu hilang enggak ada efeknya ya. baik kemudian hubungan ya Korelasi antara doa dan takdir. Ada pertanyaan yang cukup masyhur Dalam bahasan kita kali ini alhamdulillah, jika perkara yang diminta oleh seorang hamba itu memang telah ditakdirkan, niscaya hal itu sudah pasti akan terjadi. Mau dia berdoa atau enggak, karena sudah takdir kan? Nah, baik dia berdoa atau enggak. Jika memang tidak ditakdirkan, niscaya hal itu kira terjadi deh. Kita doa atau enggak? Ya. Tergantung takdir. Ya. Kita enggak berdoa tapi takdir menetapkan, nah, pasti terjadi kan? Bukankah demikian? Ya. Segolongan orang menyangka bahwa pernyataan di atas adalah sebuah kunaran. Pernyataan di atas dia apa? Kalau udah ditakdirkan pasti terjadi, mau dia berdoa atau enggak. Kalau tidak ditakdirkan enggak bakal terjadi, mau berdoa atau enggak Mereka pun lantas meninggalkan doa. Karena kaidah tadi, kaidah takdir. Iya. Kata mereka, uh, doa itu sama sekali enggak berfaedah. Karena apa? Ini ditakdir. hati-hati ya. Iya, Hati -hati Waalaikumsalam. Karena karena intinya ditakdir. Tidak berfaedahlah doa itu. Seiring dengan kedunguan dan kesesatan mereka, sikap demikian sangat kontradiktif. Sangat kontradiktif. Berlawanan ya. Sesungguhnya konsekuensi dari penerapan pemikiran ini hanya akan meniadakan dan menafikan salah satu bentuk atau keberadaan faktor-faktor penyebab dari sebuah kejadian. Kalau misal dia tidak meminta bagaimana mau dikabulkan gitu? Jadi minta. Sebagai bantahan kita katakan pada mereka. Ini. Seandainya Anda memang ditakdirkan untuk kenyang dan terbebas dari rasa haus dahaga, tentulah hal itu pasti akan terjadi. Baik Anda makan atau tidak, ayo. Coba. Dari akal kan? Gini, misal Anda lapar. Butuh ya, ya, butuh makan, Baik. pikir tetak dia udah. Anda enggak usah makan pun ya udah. Kalau memang Allah takdirkan bakal kenyang, akan kenyang kok. Coba aja. Enggak usah makan. <tuk> Mati gua tuh kan? Ayo mau apa? Nah. Demikian pula jika memang tidak ditakdirkan untuk kenyang, ente mau makan atau enggak? Enggak bakal kenyang karena takdirnya enggak bakal kenyang. Ayo apa? Apa mau diam aja enggak makan atau mau usaha? Cari makan. Nah, gitu kan? Allah. Begitu pula keturunan. <laughs> Sekiranya Anda memang ditakdirkan untuk memilikinya, tentulah hal itu pasti akan terjadi, baik Anda menyetubuhi istri atau dan budak Anda atau tidak. Hmm. Uh, anda mau ini saya minta anak nih. Pengin punya anak. Berdoa aja. Udah enggak usahlah. <tuh> dia, enggak usah jimaah lah. Bukan, bukan enggak, enggak usah jimak gua usah berdoa. Maksudnya enggak usah melakukan suatu upaya yang menghasilkan keturunan. Udah saya mau punya keturunan tapi saya enggak mau nikah. Karena apa? Kalau Allah takdirkan punya pasti punya walaupun saya enggak menikah, kan? Toh tadi diambil. Dia eh, tahu-tahu dia hamil. tahu ya? <tuh> iya. <tuh> baik menyetubuhi istri atau budak atau tidak. Ya. Namun jika memang tidak ditakdirkan mau punya istri, mau berkali-kali jima, tentu tidak akan pernah memiliki keturunan gitu. Nah, capek kayak gini, kok mikir kayak gini, itu capek. Oleh sebab itu, tidak ada manfaatnya Anda menikah dan memiliki budak wanita. Begitulah seterusnya, ya. Mau lapar, haus, mau punya keturunan dan hal-hal lain, ya perlu usaha. Adapun orang berakal Ataupun manusia pada umumnya, adakah yang berpendapat seperti ini? Ya. Binatang ternak saja diberi naluri untuk berinteraksi dengan faktor penyebab dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan eksistensi mereka. Ini artinya hewan-hewan tersebut lebih pandai daripada orang-orang tadi. Nenyek banget ini. Mereka memang seperti ternak, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Ya. Binatang aja makan. Atau binatang aja mikirnya kalau saya enggak makan Laper Lapar. Mau Allah takdirin gimana, tetap saya harus makan. Di antara mereka ada orang yang sok pintar dengan menyatakan, ini eh, sok pintar bahasa-bahasa sininya, bahasa Arabnya bukan sok pintar. Menyibukkan diri dengan doa termasuk ibadah mahdoh Ibadah mahdoh itu ibadah murni seperti salat, haji dan yang semisalnya. Supaya Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Paham enggak di situ? Maksudnya ibadah itu ibadah mahdoh Seperti doa itu intinya itu bukan untuk mengabulkan jawaban. Tapi intinya untuk Menambah pahala aja. Paham enggak? Supaya Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Udah itu aja. Meskipun doa tersebut sebenarnya tidak mempunyai efek sedikit pun terhadap apa yang diminta itu. Anggapan orang-orang mereka -orang yang disebut pintar oleh menabuh. Paham di Jadi misalnya, kita diperintahkan oleh Allah, ud'uuni asajjib lakum. Berdoalah kamu. Ya. Oh kata mereka ini, oh doa itu adalah ibadah mahdoh. ibadah murni. Masih ibadah murni apa? Ibadah yang tidak ada efek kecuali hanya memberikan diberi pahala aja udah selesai, udah. Kita minta sama Allah istri yang cantik. Iya. Enggak akan dikau enggak enggak enggak usah enggak dikabulkan sama Allah. Tapi yang penting kita dari doa itu dapat pahala Ini mereka mengklaim meng seperti itu. Mereka menganggap Allah memaksudkan perintah doa kepada kita itu hanya untuk menambah pahala kita saja. Bukan untuk membalas doa kita, bukan. Ya, itu anggapan mereka. Menurut orang yang berlagak pandai tersebut ini diejek mulanya oleh Tidak adanya tidak ada bedanya antara orang berdoa dan berdiam diri baik secara lisan maupun hati untuk mendapatkan apa yang diinginkan enggak ada bedanya kata beliau. Keterkaitan doa dengan tercapainya keinginan itu seperti halnya keterkaitan orang yang diam saja untuk mendapatkannya sama saja tidak ada bedanya. Bedanya cuma apa? Orang yang berdoa dapat pahala dan yang tidak berdoa tidak dapat pahala. Udah gitu aja bedanya. Jadi enggak ada efek kalau misalnya orang itu berdoa, pasti berefek pada hidupnya kemudian dia akan dijawab. Enggak di enggak dia enggak dianggap seperti itu kata mereka. Ada golongan yang lebih sombong. Mereka berkata, doa itu hanya tanda yang Allah berikan sebagai isyarat atas terpenuhinya hal-hal yang diinginkan. Jika Allah memberi taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, itu adalah tanda dan isyarat bahwa yang diinginkannya telah terpenuhi. sama halnya jika kita melihat awan hitam di musim penghujan, yang merupakan pertanda turunnya hujan mau diulang? Doa itu bukan apa-apa selain hanya cuma tanda, Hanya cuma isyarat atas terpenuhinya hal-hal yang diinginkan. Dan jika Allah memberi taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, ya. Itu adalah tanda dan isyarat bahwa yang diinginkan telah dipenuhi. Sama seperti jika ada awan hitam di musim penghujan, berarti tanda turunnya hujan. Paham enggak? Ya. Hmm. Hah? Video ha? orang kalau misalnya Allah kasih Gerakan berdoa padanya, oh berarti dikabulkan. benar Tanda ya. Mereka melanjutkan tanda -tanda. hal yang sama juga berlaku pada hukum ketaatan dengan pahala serta hukum ke ke kekafiran dan kemaksiatan dengan siksa. Ketaatan, kafiran dan kemaksiatan hanyalah tanda dari pahala atau siksa, bukan merupakan penyebab keduanya. Paham enggak? Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu terpaksa atau enggak? Enggak. Kita taat. Taatnya kita itu hanya tanda kita berpahala. Udah gitu aja. Bukan sebagai sebab kita dapat pahala. Bang. Kita bermaksiat, oh berarti tandanya kita dapat dosa. Tapi memang itu benar. Kalimat yang menipu gitu loh. Benar, kita misalnya melakukan taat ketaatan berarti kita memang diberi pahala dengan itu. Itu memang tanda kita dapat pahala. Kita misalnya melakukan maksiat itu berarti kita tandanya sedang dapat dosa. Gitu benar itu, benar. Tetapi yang salah adalah menafikan sebab amalan ini yaitu taat itu dinafikan sebagai sebab mendapatkan pahala. Kafir dinafikan sebagai sebab mendapatkan dosa kemaksiatan dinafikan sebagai sebab mendapatkan dosa ya. Begitulah pendapat mereka. Menurut menurut mereka sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat dalam peristiwa pecah dan memecahkan ya. Ini melukai menggelontorkan kembali dari akli. Jadi berdasarkan kaidah mereka berarti sesuatu yang pecah dan yang dipecahkan itu tidak ada hubungan yaitu dengan pemecahan. Jadi dia pecah itu karena memang tanda-tandanya sudah pecah udah. Gimana tuh? jadi misalnya ada palu dipukul. Nah, palu itu sebenarnya bukan efek. Bukan penyebab. Melainkan palu itu ketika diketuk itu tanda-tandanya pecah dia. Udah. Kemudian terbakar dan membakar. Ada api serer gitu kemudian udah gosong gitu. Kita katakan yang menyebabkan ia gosong itu bukan api. Tapi ketika api datang, api itu menandakan bahwa saja dia akan terbakar. Iman itu. terbunuh dan membunuh. Membunuh kecoa terus banyak kecewanya. Keluar semua usus-ususnya, terburai. Keluarnya semua usus itu bukan disebabkan diinjak. atau dipencet gitu kan tapi pemencetan dan penginjakan adalah tanda-tanda ususnya bahkan terbakal terburai. Ah, ribet. Tidak ada hubungan antara keduanya melainkan rentetan peristiwa yang biasa. Ya, bukan rangkaian sebab dan akibat. Capek, Ribet. Ya. Pendapat mereka ini bertentangan dengan perasaan akal sehat, syariat dan fitrah kemikir mereka juga telah berseberangan dengan semua orang yang berakal. Jadi sama saja dengan mengatakan Ibnu Qayyim berkata orang-orang ini orang-orang gila. Hmm. Dan ini ustupnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah biasanya. Makanya banyak orang marah sama mereka berdua, terutama Ibnu Taimiyah. Kalau kita baca kitab, -kitab Ibnu Taimiyah tentang akidah itu dia itu ya benar-benar bikin apa, gigi itu gitu. Bagi orang yang berlawanan dengan beliau misalnya orang-orang yang berakal telah sepakat bahwa saya begini-begini, maka itu otomatis berarti orang yang tidak setuju dengan itu berarti enggak enggak berakal. Dalam Iya, sekaligus, sekaligus menjadi bahan tertawaan mereka. Baik, pendapat yang benar ialah ada bagian ketiga yang tidak tercantum dalam pernyataan di atas. Yaitu apa yang ditakdirkan terjadi karena adanya sejumlah sebab. Sekarang pohon tumbuh itu pasti ada sebabnya. Ya Dia rumput tumbuh banyak itu ada sebabnya, hujan turun ya. Hujan turun pun ada sebabnya. Semua itu Allah berikan sebab, sehingga tidak ada keterjadian kebetulan dengan sendirinya, melainkan ada sebab rasional dan faktanya real. Ya. Tidak mungkin sesuatu ditakdirkan terjadi begitu saja tanpa ada sebabnya. Ia pasti memiliki keterkaitan dengan sebabnya. Adanya suara sapulidi itu karena ada gesekan sapulidi. Berarti ges berarti sapulidi bergerak itu bukan sebagai tanda-tanda bakal ada gesekan pada ada suara. Kayak gitu tuh orang berakal kok enggak ngomong gitu. Eh, iya, capek kayak gitu kan. Jika seorang hamba mengerjakan sebab, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Begitu pula jika hamba tidak mengerjakannya, Maka apa yang ditakdirkan itu ya tidak akan terjadi. Ini sebagaimana ditakdirkannya kena kenyang karena makan dan minum. Keberadaan anak ya bayi di dalam rahim karena bersatu bertubuh. Sekarang kalau misalnya kita pemikiran dengan itu. Ketika ada seorang jima, berjima dengan istrinya. Apa kita bilang, "Oh, ini tanda-tanda bakal ada anak." Bila gitu aja. Ya. Kemudian ketika lahir anak kita bilang sebab dari lahirnya anak ini bukan karena jima. Jima itu hanyalah tanda-tanda bakal ada anak. Itu kok mikirnya tuh gimana gitu? Meleset gitu, melesong, meleng. Panen hasil pertanian karena menyemai. Kematian ternak karena disembelih. Dan memasuki surga dan neraka karena amal perbuatan. Ya. Demikianlah pendapat yang benar. Namun hal ini tidak disinggung oleh penanya tampaknya ia belum mendapatkan topik untuk memahami perkara ini. Dikatakan jika demikian doa merupakan salah satu faktor penyebab yang paling kuat. Apabila apa yang diminta dalam doa ditakdirkan terjadi dengan sebab doa tersebut maka tidak benar jika dikatakan bahwa doa itu tidak ada fa'ilahnya sebagaimana apabila dikatakan bahwa tidak ada faedah dari makan dan minum dan segala bentuk aktivitas yang perbuatan. Tidak ada sebab yang lebih bermanfaat daripada doa. Dan tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan melebihi doa. doa itu penting sekali. Para sahabatlah yang paling mengenal Allah dan Rasulnya serta paling memahami ajaran agama Allah dari kalangan umat ini. Oleh sebab itu, mereka adalah orang yang paling baik dalam berdoa dan paling teguh dalam melaksanakan syariat-syariat atau syarat-syarat maupun adab-adab doa dibandingkan dengan selain mereka dari mutakhiri Dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memohon pertolongan atas musuhnya dengan doa. Bahkan ia menganggap doa itu sebagai tentara yang terhebat. Rasulullah sallallahu alaihi dan perang Badar pun meminta kepada Allah dengan doa yang kemudian Allah utus tentara dari Allah para malaikat berjumlah 1000. Ya. Beliau berkata kepada para sahabatnya, kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak. Ini penting. Kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak, tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Oke. juga berkata, sesungguhnya yang aku pentingkan bukan pengabulan, tetapi doa dan permohonan itu sendiri. Apabila kalian berdoa, maka pengabulan akan ada bersamanya. Maksudnya kalian jangan direpotkan dengan pemikiran saya akan dikabulkan apa enggak ya ya jangan direpotin gitu tapi yakinlah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala ya seorang penyair mengambil makna ini lalu menyusunnya dalam bentuk syair ia berkata dengan maknanya jika engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganmu maka engkau tidak membiasakanku untuk meminta baik like uh, alhamdulillahirabbil alamin Baik, insyaallah pada pekan mendatang kita akan mempelajari uh, mulai dari halaman ke 34 insyaallah taala. Ini adalah kajian adab wa doa yang ke-8 dan insyaallah kita akan melanjutkan pekan depan insyaallah taala kajian adab wa doa yang ke-9. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.